dan Radio Kluter 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Selasa 8 Maret 2022 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini saudara-saudara dari Aceh Tengah yang dilaporkan Romadani. Sederalun, akibat derasnya hujan dan jalan rusak di Aceh Tengah, satu unit mobil keluarga terprosok ke Jurang di Jalan Lintas Takengon-Blangkejren pada Senin siang kemarin. Mobil terlihat terprosok masuk Jurang dengan kondisi rusak, tepatnya di Kampung Jamur Konyel, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah, AKBP Nurrohman Hakim SIK, melalui Kapolsek Bintang Ibda Samsul mengatakan, saat itu mobil dari arah Blangkejren hendak pulang ke Takengon. Namun sampai di kampung Wih Konyel, pengemudi tidak melihat ada bagian badan jalan yang amblas dan ditambah pengemudi dalam keadaan mengantuk. Sehingga ban mobil terprosok ke lubang dan mobil terjungkal ke jurang. Kapolsek Bintang menambahkan mobil dikemudikan oleh Muhammad 50 tahun, seorang ASN warga desa Pelupuk Mata, Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah, bersama istrinya Maimunah, 43 tahun. Dijelaskan Kapolsek tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut Korban hanya luka ringan dan sudah mendapatkan perawatan intensif Setelah diketahui adanya kecelakaan, warga langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi korban Dan selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat Saat ini korban mengalami luka ringan dan sudah ke rumah sakit Sedangkan mobil masih berada di jurang atau di lokasi kecelakaan Setelah dari Aceh Tengah, kita beralih ke PD yang dilaporkan Muhammad Nazar Sedaralun, tim Satgas Sarpidi dan Basarnas Aceh telah menghentikan pencarian Afrizal 38 tahun nelayan Gampung Nehen kecamatan Bate Pidi. Nelayan Pidi hilang kontak pada Rabu 2 Maret siang saat nelayan lainnya menemukan bot dompeng yang digunakan Afrizal kosong. Dalam bot yang digunakan Afrizal hanya ditemukan perlengkapan pancing dan alat tangkap ikan lainnya. Afrizal diduga terjatuh ke laut akibat terhempas badai lalu terseret ombak laut. Pencarian pun dilakukan hingga ke jalur Selat Malaka. ...tapi jasad Afrizal belum ditemukan. Dan Opsat Gas Sarpidi Muhammad Rizal kemarin mengatakan... ...pihaknya telah melakukan pencarian selama lima hari... ...namun nelayan yang hilang belum ditemukan. Dijelaskan pencarian nelayan hilang melibatkan personil Satgas Sarpidi... ...Basarnas Aceh, TNI Angkatan Laut, dan 12 bot nelayan. Pencarian nelayan kecamatan Bate yang hilang ini... ...telah dihentikan sejak minggu 6 Maret. Sebenarnya pihaknya melakukan pencarian selama tiga hari... Akan tetapi atas permintaan keluarga korban, pihaknya melakukan pencarian selama lima hari. Muhammad Rizal menyebutkan lokasi hilangnya Afrizal jauhnya sekitar 30 mil lebih dengan garis pantai. Tanya itu, kedalaman air laut sekitar 280 meter di lokasi hilangnya nelayan. Pihaknya sudah melakukan pencarian sangat jauh menggunakan peralatan milik Basarnas Aceh. Meski saat ini pihaknya tidak melakukan pencarian, namun pihaknya tetap memantau. Setelah dari PD, kita beralih ke Banda Aceh yang dilaporkan Subur Dhani. Syederalun, kepolisian daerah Polda Aceh melalui DITRESKRIMSUS masih terus mengembangkan penyelidikan kasus pemotongan dana pendidikan atau beasiswa tahun 2017 yang sebelumnya telah menetapkan tujuh tersangka, salah satunya adalah ex-kepala BPSDM berinisial SYR. Direkskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Soni Sanjaya, dalam wawancaranya dengan awak media di Mapolda Aceh kemarin mengatakan, saat ini Polda Aceh mulai menelusuri skema aliran dana beasiswa tersebut. Kombes Pol Soni Sanjaya didampingi Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi, mengatakan, bukan tidak mungkin kasus itu akan muncul tersangka lain, selain tujuh tersangka yang sudah ditetapkan. Pihaknya sudah lakukan gelar perkara dan ini merupakan hasil dari proses yang cukup panjang. Sony menegaskan terkait pernyataan bahwa masih sangat mungkin adanya tersangka lain, namun katanya penyidik tidak bisa dipaksa dan mudah untuk mempersangkakan seseorang dalam sebuah kasus pidana. Semuanya harus ada keterangan saksi dan alat bukti karena ini merupakan hukum acara. Namun kata Sony, masyarakat tidak perlu risau. Polda Aceh mempersilakan masyarakat untuk mengawal kasus tersebut. Caranya silakan berikan informasi, bukan hanya berdasarkan kecurigaan saja. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Biren, yang dilaporkan Yusmandin Din Idris. Sederalun, sebanyak 10 orang pengungsi Rohingya yang menempati komplek menasa desa Alubuyapasi, Jangka, Biren, diinformasikan sakit. Mereka mengalami sakit seperti demam, gejala infeksi saluran pernapasan akut, dan kelelahan. Hal tersebut disampaikan Kepala Puskesmas Jangka, Mursal SKM, kepada Serambi kemarin. Dikatakannya seluruhnya dalam penanganan medis puskesmas jangka yang berada di lokasi tersebut. Disebutkan dari 114 orang pengungsi, 10 diantaranya mengalami demam, sakit kepala, dan juga ispa, serta kelelahan yang kemungkinan dikarenakan perjalanan dalam bot yang kemudian mendarat di pesisir jangka. Amatan seram BFM di lokasi pengungsian, tim medis dari puskesmas jangka sedang memeriksa satu persatu kondisi kesehatan mereka. Sebelumnya mereka sudah diperiksa secara umum penyuntikan vaksin dan rapid test antigen. Tim medis bersama tim dari IOM memanggil satu persatu pengungsi Rohingya untuk diperiksa kesehatannya. Setelah itu diberikan sejumlah obat sesuai dengan sakit yang dialaminya. Sementara itu keci Alubuya Pasih, Muslim Ahmadjid mengatakan secara umum kondisi mereka sehat dan memang ada yang sakit namun sebagian sudah sembuh. Para pengungsi laki-laki berada di tenda di depan menasah, sebagian duduk dan sebagian tidur. Sementara pengungsi perempuan ditempatkan di balai dekat Menasah. Setelah dari Biren, kita kembali lagi ke Aceh Tengah yang dilaporkan Romadani. Dhani. Syederalun Bupati Aceh Tengah Dr. Andesabella Abu Bakar mengeluarkan surat edaran terkait pemberlakuan PPKM level 3 di kabupaten setempat. Surat edaran tersebut dikeluarkan pada 1 Maret 2022. Hal ini menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2022. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, Dr. Yuna Sri MKS mengatakan pemberlakuan PPKM level 3 karena adanya penambahan kasus positif COVID-19. Ia menyebutkan bahwa saat ini keseluruhan kasus positif COVID-19 berjumlah 79 orang dan dinyatakan sembuh sebanyak 13 orang. Sementara jumlah kasus positif saat ini ada 79 dan isolasi mandiri ada 39 orang. Lebih lanjut, Yunasri menyampaikan di Rumah Sakit Umum daerah Datu Berutakengon sedang dirawat sebanyak 25 orang di ruang pinere, sementara yang sudah sembuh sebanyak 13 orang. Pemberlakuan PPKM level 3 mulai dari 1 hingga 14 Maret, Yunasri mengatakan adanya penambahan kasus COVID-19 akibat mobilitas masyarakat yang tinggi. Ia berharap agar masyarakat terus mematuhi protokol dan melakukan vaksinasi 1 sampai 3. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional ada kabar seputar Menko Erlangga. Listening to the World untuk merangkul inklusivitas dan mewakili yang belum pernah terdengar dan kurang terwakili. Sederalahun untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan presidensi G20 Indonesia tentu tidak terlepas dari hasil kontribusi seluruh komponen yang terlibat. Untuk itu Presidensi G20 Indonesia selalu berkomitmen dalam mendukung dan menerima masukan termasuk dari masing-masing kelompok masyarakat sipil atau tantangan yang dihadapi saat ini. Dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, Indonesia siap memimpin negara maju dan berkembang dalam menjadikan pemulihan global sebagai tujuan bersama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam sambutannya yang disampaikan secara daring pada acara Civil 20 Kick-Off Ceremony and Meeting yang berlangsung di Bali Senin kemarin menjelaskan bahwa tanpa kolaborasi atau kerjasama, pemulihan ekonomi global tidak akan merata. Akses yang sama ke vaksin juga akan memakan biaya dan tanpa kerjasama tidak akan ada perdamaian, pembangunan, dan kemakmuran. Adapun prioritas Civil 20 didukung oleh tujuh kelompok kerja, yaitu akses vaksin dan kesehatan global, kemudian lingkungan keadilan iklim dan transisi energi. Selanjutnya SDGS dan kemanusiaan, pendidikan, digitalisasi, dan ruang sipil, kesetaraan gender, anti-korupsi, serta perpajakan dan keuangan berkelanjutan. Pada dasarnya prioritas Civil 20 berkolaborasi dengan agenda utama G20 Indonesia, yakni dalam memperkuat arsitektur kesehatan global, mendorong transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi. Sebagai informasi, Civil 20 merupakan engagement group yang lahir sebagai hasil deklarasi G20 Seoul 12 tahun yang lalu ketika para pemimpin G20 memutuskan bahwa pemerintah perlu terlibat dengan organisasi masyarakat sipil untuk mencapai pemulihan krisis keuangan global yang lebih kuat. Sejak saat itu, Civil 20 senantiasa memasok ide dan solusi kepada G20. Masih dengan informasi nasional, Saudara Alun, pemerintah Arab Saudi mencabut sejumlah aturan yang selama ini diberlakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, termasuk menghapus keharusan PCR dan karantina. Dirjen penyelenggaraan haji dan umrah kemenak Hilman Latif menilai kebijakan Saudi yang baru ini akan berdampak pada penyelenggaraan umrah. Hilman berharap Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Pencegahan Bencana bisa mengambil langkah penyelarasan. Kemenang akan berbicara dengan berbagai pihak terkait kebijakan resiprokal antara pemerintah Saudi dan Indonesia untuk urusan haji dan umroh. Ia optimis akan segera ada penyelarasan kebijakan, apalagi Indonesia saat ini juga sudah mulai melakukan penyesuaian kebijakan masa karantina. Menurut Hilman, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BNPB dan Kemenkes mengingat kedua lembaga ini yang berwenang dalam teknis pengaturan kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Usai jalani karantina, 26 pekerja migran Indonesia dari Ukraina dipulangkan ke Bali. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Seda Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, melepas kepulangan 26 PMI ke daerah asal mereka, yakni ke Bali. Sebanyak 26 PMI dipulangkan setelah melakukan karantina di Wisma Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta selama 5 hari. Beni mengatakan mereka telah divaksin lengkap sehingga mereka hanya harus menjalani masa karantina selama 5 hari. Ada 2 PMI yang dinyatakan positif, sehingga kepulangan keduanya ditunda sampai mereka dinyatakan sehat, sedangkan satu PMI dipulangkan ke daerah Cilacap. Sebanyak 26 PMI yang dipulangkan kemarin diterbangkan dengan pesawat Air Asia dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 16.35. Di Bali, para PMI akan dijemput oleh Dinas Ketenaga Kerjaan Bali dan perwakilan pemerintah kota para PMI. Artinya, kata Beni, kepulangan mereka dari Ukraina adalah tanggung jawab negara di mana hukum tertinggi negara adalah keselamatan setiap warga negara, dan itu adalah hal yang paling utama. Beni mengatakan evakuasi WNI dari Ukraina hingga kembali ke daerah asal merupakan hasil kerja kolaborasi antar kementerian lembaga pemerintah. Dimulai perintah Presiden Indonesia kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, hingga Kepala BP2MI. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini Selasa 8 Maret 2022. Informasi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com serta follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedara lon wassalam.